Yusin Yogyakarta Berbicara bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'kfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man Ashhadu an wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina aman uttaku Allah Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum aamalakum Wa yakfir lakum zunobakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Ama baad Kau muslimin, muslimat, babak, babak Ibu-ibu, saudara, saudari Adik-adik, anakku, rahimani Wa rahimakumullah Al Hasanah terban Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para pendengar setia Radio Muslim di 1467 AM ya. Rahmani wa rahimakumullah. Kembali kita insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh. Di dalam kitab ini banyak kabar gembira untuk orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Kabar gembira wasilah wasilah sarana sarana untuk orang-orang yang ingin menjadi orang yang saleh. Di antara kabar gembira yang jazakallahu khaira masyaallah di antara kabar gembira yang disampaikan dalam kitab ini adalah bab tentang ar-raja. Bab tentang bagaimana seorang hamba hendaknya memiliki harapan yang besar. Harapan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biar tidak ngelukru. Biar hidupnya itu semangat. Ada harapan. Ya. Harapan yang besar dalam kehidupan di akhirat Meskipun terkadang seorang hamba itu harus melalui sulitnya kehidupan di dunia Dunia ini gak ada yang enak Semuanya serbawah sulit Seenak-enaknya dunia pun harus melalui proses yang sulit Dan setelahnya pun ada kesulitan Makan nasi enak Apalagi nasi goreng Apalagi kalau nasi Bukhari Ditambah nasi mindi Plus ayam Kambing dan yang lainnya Tapi coba prosesnya Untuk dapat nasi Harus cari beras Sudah dapat beras harus Dimasak di Rice cooker Tidak langsung dituang di mulut Jadi nasi Ya kan harus pakai aras kukar Kalau dulu orang masak pakai apa? E, tungku ya. Jadi harus nunggu lama Masya Allah Dibersihkan dulu Beli dengan uang Warung sebelah Tidak ada harus apa? Warung yang lain ya. Ada beras diususi Bersihkan Kemudian setelah itu diukur Ketinggian akhirnya Ya tidak diukur barang, bareng beruk-beruk itu kenapa ya kan? jadi susah harus diukur dulu kemudian mau masak pakai listrik kotor listriknya mati, Masya Allah listriknya mati nyala, ternyata sumurnya kering Mana? musim kemarau ya kan, serba susah, akhirnya nyalur tanggani Ya, ngambil air di tetangganya ya ini gambaran saja bahwasanya untuk menikmati sesuatu yang nikmat di dunia itu prosesnya butuh susah ya Wah, setelah matang pun tidak langsung bisa ditelan nunggu apa nunggu dingin dulu ya kan nunggu dingin setelah dingin nggak bisa langsung makan nasi kenapa cari lauk dulu ya. belah pitet Wite mlayu-mlayu dioyo-oyo kan. Ora ono sing manimbleh nunggu sing nyembeleh, masyaallah. Fa alakulihan ikhwan, eh di kitab ini memberikan hiburan bagi kita. Di dunia itu ada kesusahan fisik, kelelahan fisik, kelelahan pikiran, kelelahan hati. Tapi ingatlah Bahawa semua itu nanti akan ada uh, akan ada uh, apa namanya yani akan ada sesuatu yang menghilangkannya ya, akan ada obatnya semuanya kelak ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga ini kitab ini ada harapan-harapan yang disebutkan bagi orang-orang yang soleh taman-taman yang indah bagi orang-orang yang yang soleh, yang apabila seorang Muslim mempelajari Kitab Riyadus Salihin, dia akan tenang. Banyak sekali janji-janji yang diberikan oleh Allah melalui kitab yang ditulis oleh Al Imam An Nawawi, yaitu Kitab Riyadu As Salihin. Pada kesempatan terakhir, kita sampai pada hadis ke 416. Ya, 416 Suatu hadis yang cukup panjang Yaitu hadis tentang kejadian yang ada di tengah-tengah perang tabuk Perang tabuk yang terjadi di tahun 9 Hijriah Ketika itu kaum muslimin mengerahkan 30 ribu 30 ribu eh, sahabat ya, 30 ribu sahabat Menuju ke kota Tabuk ini perbatasan antara Syam dengan orang-orang Romawi. Karena mendengar bahwasanya orang-orang Romawi akan menyerang e, masuk ke daerah kekuasaan kaum muslimin dengan cara melemahkan daerah-daerah yang ada di sekitar kaum muslimin di antaranya adalah Tabuk. Ya maka kaum muslimin Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengerahkan para sahabat dan beda dengan kebiasaan Rasul biasanya sallallahu alaihi wasallam kalau mau perang itu beliau akan pergi ke utara beliau sampaikan berita dan sengaja menyiarkan berita bahawa akan menuju ke selatan jadi menyebarkan berita ke arah yang berlawanan namanya eh, apa namanya siasat dalam berperang, ya siasat dalam berperang. Tapi pada perang tabuk ini, karena jarak yang akan ditempuh sangat jauh, kemudian musim yang ada saat itu adalah musim yang sangat panas di puncak puncaknya musim panas saat itu. Dan kondisi ekonomi kaum muslimin sedang lemah. Pacekli. Karena mendekati panen. Ini yani pacekli itu artinya tipis persediaan makanan. Mendekati panen berikutnya. Biasanya mereka punya kurma. Ini kurmanya sudah mulai apa? Menipis. Karena belum dipanen. Kurma yang di pohon sudah hampir matang. Karena cuaca sedang panas-panasnya. Ini yang membuat dengan izin Allah membuat kurma menjadi e, matang. Nah ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin untuk panen. Maka e, di perang ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengatakan kita akan ketabuk. Kita akan ketabuk. Ini tidak menyembunyikan arah perjalanannya. Sehingga kaum muslimin saat itu mempersiapkan senjata mereka, panah mereka, pedang mereka, kendaraan-kendaraan mereka, perbekalan mereka Tapi minim, sangat-sangat ya, minim sekali Jarak yang ditempuh sekitar 800 km ya, 800 km berarti dua kali Jogja, Jakarta begitu, sekitar itulah ya, dua kali ya Iya kan, 400 ya, sini. ya Dua kali Mekah, Madinah Dua kali Mekah, Madinah 400 km, 800 kilometer Nah uh, Dan Akhirnya mereka berangkat Tinggal di Kota Madinah Beberapa orang yang Tertinggal Hanya ada tiga golongan Golongan yang punya uzur, Golongan munafikun Dan golongan sahabat yang tidak punya udur, tapi bukan orang munafik. Ya. Di antaranya adalah Kaab bin Malik, ya, sebagaimana kita bahas dulu dalam kitab e, Taubat, ya. Murroh dan Kaab bin Malik. Ya. Ini adalah orang-orang yang tidak punya udur, e, termasuk di antaranya kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi untuk tinggal di kota Madinah. Jadi beliau hatinya sedih. Kenapa? Nengok ketemu orang munafik. Nengok ketemu orang tua yang memang enggak bisa apa-apa. Nengok ketemu perempuan. Ini orang-orang gagahnya kota Madinah semuanya pergi ke Tabuk. Ya. Ahli bin Nabi Thalib sedih orang kuat kayak beliau disuruh tinggal diantara orang-orang munafikin, ya, jadi orang-orang yang punya pura-pura punya uzur. Tahu nih orang munafik ini nggak berangkat karena nifak dalam hatinya. Nah kemudian ini nggak berangkat karena tua, nggak berangkat karena wanita atau anak-anak. Nah, ini nggak betah beliau di kota Madinah. Waalaikumsalam. Perjalanan berlangsung di tengah perjalanan. Uh, terjadi sebuah peristiwa yang disebutkan di dalam hadis ini ya. yaitu ketika e, para sahabat mulai kehabisan perbekalan kita katakan bahwasanya tadi perbekalannya sangat apa sangat tipis ya. <tuh> dikatakan di sini kal lama kana rozwa tabuk terkata terjadi peperangan tabuk asal bannasu Maka para sahabat pun mengalami kelaparan. Perbekalannya sangat apa? Tipis. Fakalu, maka mereka datang pada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Lau azim talana, duhai seandainya kau izinkan kami. Ya. Alangkah baiknya kalau kau beri izin kepada kami, seandainya engkau memberi izin kepada kami. Untuk apa? Sana harna nawal dihana. Untuk menyembelih onta-onta pengangkut air. Ini diantara onta yang dibawa tugasnya mengangkut apa? Mengangkut air. Ini kita sembelih. Kenapa? kan bisa airnya dipindah ke onta yang, yang lain, sehingga efektivitasnya nanti lebih pas. Nah Ini yang yang dipindah nanti bisa kita sembelih. Untuk apa? Untuk uh, makan. فَاَكَلْنَا ya. وَدَّهَنَّا Sehingga kita bisa makan dagingnya dan lemaknya bisa kita gunakan untuk mengoles tubuh. Allah Ta'ala alam fungsinya mungkin untuk menjaga kelembaban kulit kering. Ya, Khan. Jadi ya. kalau tidak diminyaki, itu bisa apa? Pecah-pecah. ya bibir ini kalau musim panas senyum dikit aja langsung, nih stress, gitu kan? kaki itu, wah wow, kayak sawah akeh eh lumpangi, tahu lumpang ya? dulu yang masa kecil sering cari jangkrik ya kan? kalau di musim kemarau itu sawah sampai meletek meletek itu, itu lumpang, itu tinggal di gini kan? pasti kayu tuh congkel begitu, ya kan? Atau pakai tangan, tarik-tarik. Ah, yang bahaya kalau pas gini, tarik ular bawahnya. Ya, kan? Itu pernah kita alami yang seperti itu. kan. Nah, nah ini kaki sampai, kalau musim panas begitu. Kalau enggak dikasih minyak, pecah-pecah untuk jalan, sakit. Maka kami bisa makan dagingnya, kami bisa gunakan lemaknya. Lemaknya juga bisa untuk apa? Bahan bakar, mungkin begitu. Allah ta'ala alam. Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan usulan ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata ifalu, ya tidak apa, apa, sembelih saja, ya sembelih, sembelih saja. Fajaa Umar. Fakala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengizinkan para sahabat yang lain untuk menyembelih, datang Umar. Rabbil Taala Anhu. Siapa Umar? Rajulun Mulham seorang sahabat yang mulham, ya mulham itu mendapatkan ilham, sering dapat ilham dari Allah. Kalau eh, dikatakan oleh Rasulullah saw, ingkana fihadil ummah muhad, muha, muha, muhaddathun, ya. muhaddath, ini orang yang diberi ilham, lagi Umar, maka orang itu adalah Umar. Nah, sering kata-katanya itu menepati kebenaran. Apa yang dia katakan itu Sering cocok dengan Kebenaran Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu uh, Kata Umar bin Khattab Ya Rasulullah ya, Wahai Rasulullah Infa'alta infa Kalau kau izinkan mereka untuk Menyembeli untak-untak pengangkut air Qallabzahru niscaya Angkutannya akan berkurang ini kalau kita butuh angkutan repot. Khalaq qalladzahru. Ya, maka angkutannya akan berkurang padahal kita tahu bahwasanya berangkatnya mereka saja satu unta bergantian berapa belas atau berapa orang. Ya, mungkin berapa itu? Sepuluh lebih kalau tidak salah, ya. Jadi gantian naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi terus begitu. Karena sedikitnya kendaraan Ditambah lagi kalau disembelih ya Rasulullah kalad maka angkutannya akan semakin berkurang. Walakin kemudian Umar bin Khattab memberikan jalan keluar. Walakin walakin nadhuhum akan tetapi ya Rasulullah ajak mereka, ini yani perintahkan mereka bivatli azwadihim ya, untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan yang mereka miliki. Ini perintahkan saja mereka untuk mengumpulkan apa sisa-sisa makanan yang mereka miliki. Submadaulahalahum. Kemudian mintalah kepada Allah untuk mereka aleihah dalam makanan tersebut bil barokah supaya dibarokahi, ya, supaya diberkahi. Jadi Umar itu mengusulkan kumpulkan makanan sisa-sisanya saja tidak apa-apa. Apa yang mereka miliki kumpulkan, ya. Kemudian setelah itu berdoalah minta kepada Allah untuk memberkahi makanan tersebut. Ya. La ala Allah ayyaja ala fidali kalbarakah? Mudahan Allah menurunkan barakah atas makanan tersebut. Ini usulnya siapa? Umar bin Khattab. Fakallah Rasulullah saw. Maka Rasul saw pun berkata naam nilai ya, seorang Rasul. Salahulahul Walay Wassalam yang bisa berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang yang lain, satu sikap kepada sikap yang yang lain yang dipandang lebih apa? Lebih pas, ya. lebih pas. Dan dia menerima masukan dari Umar bin Khattab. Fadaa binil Tuain. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta se uh, selembar tikar, selembar betul tikar itu selembar kain sehelai tikar segulung ya wis pokoke apa itu namanya Pak ada selembar segulung ya? ya itu <laughs> ya minta tikar tikar itu kita bayangkan enggak bukan suatu karpet yang lebar itu kecil ya fabasathuhu Kemudian Rasulullah s.a.w. pun membentangkan tikar tersebut. azwadihim. Kemudian dia, beliau s.a.w. meminta kepada para sahabat, jumlahnya berapa, Ikhwan? 30 ribu. Untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan mereka. Faja'ala ya. rajul yaji'u bikaffidur rotin. Maka ada seseorang yang membawa satu genggam. Zurroh, zurroh itu apa? E, semacam apa? Gandum, cantel, jagung, ya semacam itu. Wajiul ya. akhar di kafitamrin. Kemudian yang lain datang dengan segenggam kurma. Tum bayangkan segenggam, segenggam. Wajiul akhar di kisratin. Ada yang lain datang membawa potongan roti. Jadi kalaupun mereka membawa roti makannya itu enggak langsung apa? Makan cuil. Itu mereka seperti itu. Untuk bayangan segenggam kurma kira-kira untuk berapa hari kalau kita? Sehari. Itulah kita. Kalau sahabat dulu kan pernah yang di e, ekspedisi lain sampai mereka kehabisan perbekalan 300 orang cuma digawani Dibekali satu karung kurma Tiga ratus orang Satu karung kurma berarti berapa kilo? Lima puluh Lima puluhan kilo, ya kan? Lima puluh kilo untuk tiga ratus orang Masing-masing orang dapat? Berapa Mas Yudha? Lima puluh kilo untuk tiga ratus orang Itu harusnya cepatnya Berarti per orangnya dapat berapa? Sekitar. Hah? 6 on, betul begitu ya? 5 on ya, sekitar setengah kilo ya, berarti ya. Sekitar setengah kilo. Betul begitu? 5 dibagi 30 orang berapa? Betul ya? Iya, yes, sebenarnya Ini setengah kilo sekitar. Setengah kilo itu kecil. Dalam perjalanannya yang sangat jauh, sehingga mereka nanti dapat di akhir, di akhir perjalanannya sebelum sampai, masih di tengah-tengah jalan, tinggal masing-masing membawa satu kurma. Apa yang mereka lakukan dengan satu kurma? Kita mungkin nggak sampai satu hari itu, sekali makan. Ya. Ini untuk berhari-hari ya, kawan. Satu kurma itu. Ketika kurmanya tinggal satu, maka untuk berhari-hari. Caranya gimana? Caranya kurma itu disedot. Rasa manisnya tok Kurma itu jangan bayangkan ada airnya Yang bisa masuk, enggak Ya cuma mungkin dijilat gitu ya Sedikit Kemudian baru setelah itu mereka minum Minum air Bismillah Kesempatan dari tadi Ya Alhamdulillah Sedot lagi, minum air Begitu sudah Jadi satu kurma bisa untuk berhari-hari Terus kalau mereka lapar lagi apa? Ya, cari daun Daun-daun kering, digepiok, jatuh, tumbuh Masya Allah ya, kan? Kasih air, minum Kan lumayan loh, ada isinya airnya jadinya Dan kalau kita ini Kayak wetang uwuh itu eh, wetang. wetang uwuh Tapi kan cuma diambil apa? Sarinya, kalau mereka di deplok kan? Jadi gerus ya. Sehingga air itu terasa kental Karena ada ampasnya Sudah luapa nggak? yang penting kan kenyang, barokah. sampai akhirnya mereka diberi rizki seekor ikan paus yang terdampar. Ya. kemudian mereka ambil dagingnya, minyaknya, saking besarnya ikan paus diceritakan 13 orang duduk di kelopak matanya, ini cukup orang Arab gede-gede, gede tinggi enam, Allahu Taala tiga belas orang. nah ini juga kondisinya sama. <tuh> Maka tidak heran kalau ada yang membawa potongan roti, ya potongan roti. Jadi makannya itu kalau kita bayangkan apa? Cuil makan, ya. Jadi tidak langsung klaus, klaus klaus klaus klaus Mereka masya Allah terbiasa hidup yang seperti itu. Ini serba apa? Serba terbatas ya, seadanya. Nah. Tapi yajil akhir dikisratin, hatta jstmaa al-nat'aa al-nil'aa sehingga terkumpulah di atas tikar tadi mindalika shayun yasir dalam jumlah yang sangat apa? Sedikit. Kalau anda mau bayangkan sedikit, ya, tikar itu tikar mungkin kalau mungkin tikar kecil begitu ya. Sekarang misalnya yang hadis, hadir di sini seratus. Mungkin sebesar dua sajadah dijejer, kemudian ada makanan kumpulkan, nggak penuh itu dua sajadah, roti atau snack, nah ya. itu termasuk banyak atau sedikit? Sedikit, apalagi ini tiga ribu, hanya satu tikar aja nggak full misalnya Nah, fadhaa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bil barakah, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuk meminta barakah. Untuk makanan yang telah dikumpulkan. Thumakal. Setelah selesai berdoa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda: Khudu fi awiyatikum. Masukkan makanan-makanan itu ke tempat makanan kalian, kantong-kantong makanan. Maka faakhul fi awiyatihim. Mereka mulai memasukkan makanan itu gantian. ya ke kantong-kantong makanan mereka satu persatu ya penuh makhatamatarku fil askar wiaan illa billah mala sehingga mereka tidak ada lagi tempat kantong makanan dipasukan kecuali pasti sudah diisi jadi kalau kau bayangkan 30 orang bawa tiga puluh eh, ribu orang bawa tiga ribu kantong bahkan mungkin satu orang bisa membawa lebih dari satu kantong Belum nanti kantong yang untuk dapur umum ya, Itu dipenuhi semuanya Semuanya penuh Semuanya sudah penuh Ditambah lagi kantong alami mereka Kenapa itu? Perut itu juga mereka penuhi Sampai kenyang ya, Masya Allah Dan masih ada sisanya Masya Allah Ini barokahnya kayak gini Ya Dikatakan di sini sampai seluruh kantong yang ada di pasukan tadi penuh. Waakalu mereka pun makan. Hatta syabi'u sampai kenyang. Wa fabala fadlatun dan masih ada sisa. Fakalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini intinya. Maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ashhadu alla ilaha illallah. وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Kemudian kata beliau S.A.W. لا يلقَ اللَّهُ بِهِ لا يلقَ اللَّهَ بِهِ مَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكِنٌ فَيُحْجَبُ عَنِي tidak ada seorang yang bertemu dengan Allah membawa kedua kalimat ini tanpa ragu-ragu. Tidaklah ada seorang hamba yang bertemu dengan Allah. Ini meninggal dunia. Ya. Bertemu dengan Allah membawa dua kalimat ini tanpa ragu-ragu. Ghoiru syakin. Fayuh jabu minal jannah. Lantas nanti akan dihalangi dari surga. Tidak ada. Tidak ada hamba yang mengucapkan dua kalimat ini. Dan ketika mengucapkannya tidak ragu. Kecuali pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Harapan, Eh Kho. Ini harapan, rojak rojak yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan mengucapkannya adalah yakin. Wa irsyak tidak ada keraguan tentang makna yang betul-betul terkandung di dalamnya. Bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi adalah siapa? Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Satu-satunya zat yang dia berhak menerima seluruh peribadatan kita adalah Allah semata. Dan ya syarikalah. Kemudian tidak ragu-ragu lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Tidak ragu. Nah semua ini tentunya ucapan ini adalah ucapan merupakan kabar gembira. Ini yani harapan bagi kita. Cuma ternyata ucapan ini mengisyaratkan di sana ada sesuatu yang disyaratkan, ketika mengucapkan ini, ada isyarat bahwasanya ada syaratnya itu apa? غيرu syakin tanpa ragu-ragu makanya, ulama pun mengumpulkan beberapa perkara yang menjadikan kalimat itu betul-betul bermanfaat bagi yang mengucapkannya disebut oleh para ulama sebagai syarat syarat la ilaha illallah nah, Di antaranya ini di untuk supaya kalimat itu bermanfaat tidak ragu alias yakin nah yakin itu adalah syarat makanya ulama mengumpulkan beberapa syarat 8 ya. ada 8 syarat supaya kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat Kumpulkan dalam kalimat apa namanya sebuah semacam syair begitu atau syair oleh para ulama untuk memudahkan kita dalam menghafal ilmun yakinun wa ikhlasun wa siduku ma mahabbatin mahabbatun wa nqiadun wal kabulilha wazidathanu al kufranu Bima siwal ilahi minal asyai qatbul liha. Ya, Ini ada delapan syarat Supaya seorang itu kalimat la ilaha ilallahnya bermanfaat Ini ketika kita mengucapkan Kita harus uh, terkandung di dalamnya hal-hal ini tadi Meskipun mungkin kita tidak mengetahui rinciannya Tapi harus ada Sebagaimana seorang yang Melakukan wudhu untuk sah ya berarti harus Terpenuhi syaratnya Melakukan sholat ya harus terpenuhi Syaratnya meskipun terkadang tidak Tidak tahu ya. Tapi tentu untuk lebih tahu e, e, Yang tahu itu lebih selamat Lebih akan mudah dalam memanfaatkan wudhunya Menyelamatkan wudhunya Menyelamatkan sholatnya. Sebagaimana orang kalau tahu syarat la ilaha illallah, dia akan lebih berhati-hati dalam mengucapkannya. Dia akan lebih berhati-hati dalam mengucapkannya. Sehingga ketika mengucapkan itu, betul-betul kekuatannya dahsyat. Nah, salah satu syarat disebutkan dalam hadis ini. غير شاكين Tidak ragu. Yaitu apa? Yakin. Di antaranya adalah apa namanya ikhlas. Maka dikumpulkan tadi ilmun, ilmu. Di seorang mengucapkan la ilaha illallah itu harus tahu apa makna la ilaha illallah. Bukti bahwasannya dia tahu, dia faham konsekuensinya. Ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia tinggalkan seluruh sesembahan yang batil selain Allah. Dia tinggalkan itu uh, batu-batuan yang selama ini dia puja-puja. Dia tinggalkan seluruh pohon-pohonan yang selama ini dia agung-agungkan. Selama ini ditakuti. Dia tinggalkan seluruh arwah-arwah yang dia anggap gentayangan, yang dianggap menguasai tempat-tempat tertentu. Jadi dia tinggalkan seluruh saji-sajian. Dia tinggalkan seluruh hewan-hewan yang selama ini dia dia agung-agungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala ditinggalkan seluruh patung-patung dan berhala-berhala yang dianggap memiliki kekuatan dan yang lain-lain dia tinggalkan seluruh senjata-senjata yang dia anggap memiliki kekuatan tertentu ya. yang bisa untuk uh, memberikan dia keamanan dan yang lain-lain maka mungkin dia enggak tahu bahwasannya uh, ilmu itu adalah syarat la ilaha illallah tapi dia tahu bahwasanya ketika seorang mengucapkan itu dia harus tinggalkan seluruh sesembahan selain Allah sesembahan yang batil selain Allah ilmun yaqinun syarat yang kedua adalah apa yakin ilman syahida bil wa hum ya'lamun ya itu syarat yang pertama ndak saya sebutkan semua dalilnya yang kedua adalah yakin. Yakin bahwasannya kalimat ini benar-benar hak adanya. Tanpa ragu-ragu sedikit pun. Bahwasannya la ilaha illallah itu adalah hak. Tidak ada sesembahan yang berhak dibadah selain Allah itu hak. Enggak ragu-ragu. Jangan-jangan di sana nanti ada sesembahan lain yang lebih hebat dari Allah lah lain. Tidak. Ya? Ini disingkirkan. Makanya seorang yang faham la ilaha illallah itu menjadi orang yang paling pemberani di dunia yang nggak takut menghadapi apapun apalagi hanya sekedar lewat kuburan ya lewat kuburan kok tengak tengok-tengok putih-putih ya enggak usah takut ya. kuburan itu enggak bisa memberikan motorot yang dikubur juga enggak bisa apa-apa kalaupun ada yang manggil-manggil halah setan itu jin ingin nakut-nakuti tinggal aja nanti beristighfar kemudian beristihadah baca ayat kursi minta tolong kepada zat yang maha kuat dari zat yang tidak terlihat minta tolong kepada zat yang melihat segalanya ya, minta tolong kepada zat yang bisa melihat segalanya yang tidak bisa kita lihat minta tolong kepada Allah Allah adalah zat yang bisa melihat barang yang terlihat oleh kita dan barang yang tidak terlihat oleh oleh kita. Itu caranya. Enggak usah takut. Ustaz merinding, Ustaz. Gimana? Jadi tauhid itu berpengaruh sekali. Orang semakin kuat tauhidnya, semakin pemberani. Tapi belum tentu yang pemberani kuat tauhidnya. Ya, dan orang semakin kuat kesyirikannya semakin takut. Tapi belum tentu sih yang penakut berarti apa? Syirik. Karena takut kan ada yang topi Dan ini dibolehkan, bu ibu lihat ular, ya takut topi i kalau begitu, ya kan? Ibu ibu lihat apa? Hari mau lewat. <gul> <laughs> eh um, assalamualaikum hari mau lewat, ya kan? ayo gimana harimau kok nyapa kan takut Toby kan jadi ya. lihat harimau siapa yang nggak takut lihat ular siapa yang nggak takut kita saja apa, takut lihat kecoak kecoak itu sebetulnya iya gimana ya takut sama kecoak itu ya nah tapi itu tabiatnya seorang wanita cacing kadang begitu yang gilani nah tapi seorang yang musyrik semakin dia syirik semakin dia pengecut Ya. Sesulit di kuluub yang kafir raga, bima ashroku bila kami akan lontarkan kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati orang-orang kafar perasaan takut bima ashroku bila karena mereka menyekutukan Allah. Jadi rasa takut itu akibat mereka menyekutukan Allah. Maka yakin kita ini terhadap kalimat la ilaha illallah ya yakin ilmun yaqinun wa ikhlasun ikhlas kita kan mengucapkan betul-betul semata-mata karena Allah ini di sini kita ini butuh suatu waktu suatu waktu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pas enggak ada orang supaya lebih mudah apa ikhlas Jangan ketika orang bersama dengan orang Kita terlihat banyak mengucapkan Tapi ketika sendirian gak pernah Terus salahnya gimana Ustaz? Berarti ketika bersama orang sedikit Enggak Ketika bersama orang banyak Ketika sedikit Ketika sendirian Jauh lebih banyak Itu tanda keikhlasan ya. Kemudian مق, مق. Dan sidak jujur dalam mengucapkan. Jadi yani apa yang kamu ucapkan itu keluar dari hatimu, bukan dusta. Hanya ngaku la ilaha illallah tapi di sini masih ada sih sesembahan, masih ada sih yang berkuasa selain Allah, masih ada yang berhak untuk diibadah selain. Itu namanya dusta. Nah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya bermanfaat itu harus jujur. Ya, harus jujur. Tidak dusta. Ini syarat yang berapa? Empat Ilmun Yaqinun Ikhlas Sidak Mahabbah Cinta Nah ini yang menjadi masalah kita Terkadang menjadi masalah bagi kita Kita ketika mengucapkannya itu cinta Bukti cinta kita apa? Mengulang-ulang Seorang itu kalau senang sesuatu itu diulang-ulang Makanan kalau senang Dimakan berulang-ulang Minuman kalau senang diulang-ulang Orang-orang fusak, falsik, kalau senang dengan satu lagu tertentu, diulang-ulang. Maka seorang, dan ini tentu perbandingan yang dalam kehidupan dunia yang tidak wajar untuk kita bandingkan. Tapi itulah fitrah manusia. Kalau memang dia cinta pada sesuatu, dia akan mengulang-ulang. Kalau memang seorang itu cinta kepada kalimat La ilaha illallah, diulang-ulang. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, memotivasi kita untuk mengucapkan La ilaha illallah. Bahkan bukan itu saja. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Sehari kalau enggak sepuluh kali, ya seratus kali. Nah kita sudah belum. Kalau memang kita cinta Tunjukkan cinta kita kepada Allah Antum coba saja Butuh berapa waktu Kemarin istighfar 100 kali berapa menit? 100 kali 100 kali? 3 menit? 3 menit setengah sampai 3 menit Itu 100 kali istighfar Ringan sekarang La ilaha illallah Butuh berapa waktu coba Kita cek saja itu Itu dari angka 12 Satu La ilaha illallah Berapa coba Coba Ya silakan. La ilaha illallah Dahu la syarika lah Lahul mulku Walau alhamdu Wahu ala kulli syai'in qadir 6 detik Satu Untuk 10 Satu menit Untuk 100 Sepuluh menit Apa artinya sepuluh menit Bagi seorang hamba Sehingga dia Bisa menyatakan cintanya Kepada kalimat La ilaha illallah Mencintai kalimat La ilaha illallah Diberikan Seratus hasanat Diangkat darinya seratus sayiat InsyaAllah Dituliskan baginya seratus hasanat Diangkat darinya seratus sayiat Kemudian dia seperti membebaskan sepuluh orang budak, sepuluh orang budak. Satu orang budak saja sudah bisa cukup untuk menjaga kita dari api neraka. Ini sepuluh orang budak dengan izin Allah. Kemudian apa lagi? Diberi penjagaan oleh Allah dari gangguan setan sampai sore hari. Jadi ada beteng, ada pelindung dari setan. Dan tambah lagi tidak ada satupun hamba yang lebih mulia dari dia di hari kiamat. Kecuali lebih banyak menyebutkan la ilaha illallah. Cuma 10 menit. Masya Allah. Maka, silakan, ya dicoba itu. Jangan kita hanya mengomentari orang. Kamu itu banyak la ilaha illallah tapi tidak tahu ilmunya. Kemudian tidak ikhlas. Tidak. Jangan komentar seperti itu. Karena banyak mengucapkan La ilaha illallah adalah termasuk tanda kecintaan seseorang. Barangkali dia lebih cinta dari dibandingkan kita terhadap kalimat La ilaha illallah. Karena kecintaan itu bertingkat? Tingkat. Ya. Bukan berarti tidak memperbanyak, berarti tidak cinta sama? Sama sekali, tidak. Maka, syarat la ilaha illallah cinta dengan kalimat tersebut termasuk cinta dengan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak suudhan kepada mereka nanti insyaallah ta'ala akan kita pelajari di hadis berikutnya itu cinta ya. kemudian yang selanjutnya apa wal walqabulilaha ya. menerima konsekuensi dari seluruh atau al-inqiyat tunduk terhadap, terhadap konsekuensi inkiat dan qabul tunduk dan patuh segala konsekuensi itu 6 dan 7 yang kedelapan wa <tuh> zidathamina al kufranu bima minal minal minal ilahi siwal ilahi minal asya'i qat ulliha mengingkari seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada orang sudah menyatakan La ilaha illallah Tapi masih pasang sajen kepada nyiroro kidul ya. Atau masih pasang sajen kepada Wadus Gembel Atau masih takut dengan yang namanya Balak yang turun dengan bu di bulan-bulan tertentu Atau mungkin karena akan dicaplok berdorok Kolo ya. Dan yang lain-lainnya Maka ini berarti belum Menetapi Uh, syarat yang nomor delapan ya. maka untuk meningkatkan harapan kita kepada kalimat at-tawhid kita harus tahu caranya yaitu dengan menetapkan syarat-syarat yang yang ada, saya kira demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli kalimatu at-tawhid dan kalimat syahadatain syadu'allah ilaha illallah Wahdahul Aashariqalah wa shadoonna Muhammadan abtuhu wa rasul dan sering-seringlah ucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat ini di waktu-waktu yang orang lain mungkin tidak tahu kalau kita mengucapkannya supaya akan bisa menambah keikhlasan kita dalam mengucapkan kalimat tersebut. Mudah-mudahan itu nanti yang akan menjadi simpanan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahu taala alambi as sawab. Wah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah Dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan Hadis riwayat Nasai Disuhikan oleh Syekh Al-Albani Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja. Melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755-331193. Atas nama Yayasan Pendidikan Islam al Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-333.